Selamat sore Pak t o n i Selamat sore Baik silakan Pak Tony Menurut s a ya itu kalau sampai begini ada satu paket yang bilang itu perbuatan tidak menyenangkan ya Itu pun mesti d i k e r a n k a n t u kepada yang lempar ke nanteng atau batu tadi Dan hukum tuh mesti p e n a r b a n a r d i t e g a s k a n baru kita bisa berusaha dengan benar gitu Juga dengan pengusahanya kalau pakai peking itu ditindak seperti Markus Jadi jangan, polisi gak usah takut masalahnya mbak sekarang Itu polisi aja takut gitu loh. Kayak misalnya Metro Mini. Metro Mini itu melanggar di t i l a n g Begitu di t i l a n g yang datang ternyata pun di wirawan. Dan、hmm. mereka akan bilang, kamu ini masih muda, saya ini pejuang aja cari makan n gak g bisa. Akhirnya kalau n gak g diikutin, dipakar. p o l i s i masih tegak, tempat di tempat aja. Makasih. Baik, terima kasih Pak Tony. Anda silahkan Bapak. Iya, ya silahkan aja itu seperti itu. Itu kan seharusnya kan... s n d i a dapat gak enaknya kan karena lingkungannya rusak sementara dia tidak dapat keuntungan gitu, ini a k i t a kelompok atau persorangan e mencari keuntungan sendiri tanpa dibagi rata sama warga warga, warga yang di sekitar disitu seharusnya kan itu harus dibicarakan keuntungannya apa bagi warga disitu supaya bisa dibagi merata mereka pasti mau itu, kalau Nah, kalau seperti itu dia nggak d a i a dapat gak enaknya tapi ya ini dapat sengsaranya nggak dapat apa-apa ya pasti marah kan、tuh. Itu sulit masalah kelompok sama perseorangan yang menguntungkan diri sendiri itu Itu aja baik Pak Bimo、Sorry. Iya silakan Bapak Sebetulnya gini itu、uh, hanya komunikasi antara pemisah dan masyarakat kurang differences カナ a akan、mendapatkan、manfaat、yang、lebih、baik、itu、saran、saya、itu、Terima、k a s i h Terima、kasih、p a タカマンパ Beri,、selamat、sore. どうしたいいのか